Selamu aleykum ve rahmetullahi ve barokatuh. Alakbissalam rahmetullahi ve barokatuh. ala min. Ve sallatu ve salamu maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang mulia para alim ulama para asatiz, para guru-guru yang saya hormati para tokoh masyarakat wabil khusus keluarga besar bapak Ncu Samsudin ibu-ibu dan bapak-bapak saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia saya mohon maaf hadir rada terlambat karena saya berangkat dari rumah tadi itu jam 5 sore perhitungan saya keluar tol Purwakarta 2 jam dari Jakarta dari rumah keluar tol Dawuan Purwakarta 2 jam dari Purwakarta ke sini 2 jam 4 jam tetapi apa mau dikata Jakarta sekarang ini jalan mana saja macet Sampai tadi saya baru keluar sedikit dari bebasnya macet di Karawang Barat Baru keluar dari macet itu diperkirakan mungkin setengah sepuluhan saya baru keluar dari situ Sehingga saya mohon maaf-maaf hadir rada terlambat Iya Bu Iya bu Naon Eho nya bisa dikecilin sedikit Tolong sound system Eho nya dikecilin saja Ibu bapak, saudara-saudara Salah satu syariat yang tertua adalah hitan ini dimulai ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam bahkan dalam satu sejarah diceritakan Nabi Ibrahim waktu di umurnya 83 tahun kita bisa bayangkan umur 83 tahun baru dihitan itu kulitnya alot dan di zaman Nabi Ibrahim belum ditemukan pisau silet gunting apalagi laser yang ada mungkin kampak tapi karena ini syariat ini perintah dari Allah Nabi Ibrahim menjalankan perintah ini dengan ikhlas nah malam ini Kita tasakuran atas dihitannya ananda kita Muhammad Hafsi. Mudah-mudahan ananda kita menjadi anak yang soleh Berbakti kepada kedua orang tua Berguna buat agama Nusa dan bangsa Apa hikmah yang terkandung dalam hitan Ini saja yang mau saya sampaikan Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu 5 menit Sebentar benar. Emang pidato di Subang sampai jam berapa? Sampai subuh. Sampean ngundang apa ngontrak sampean. Pertama hikmah yang terkandung di dalam khitan adalah meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Encu bukan tidak sayang sama anaknya Tapi karena hitan adalah perintah Allah Maka rasa sayang kepada anak disingkirkan Untuk menjalankan perintah Allah subhanahu Maka hikmah hitan yang pertama Menanamkan nilai iman kepada anak-anak muslim Tentu sebagai orang tua kita pasti pengen punya anak yang soleh dan soleha betul? Bu, ibu kalau ditanya mending pilih mana? punya anak pintar tapi tidak benar atau benar tapi tidak pintar idealnya pintar juga benar betul? untuk pintar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 jawabannya jelas ilmu pengetahuan untuk benar jawabannya nilai-nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini echo masih kurang enak nih dikecilin sedikit kan? cek 1 2 echo nya dipahihkan. cek 1 2 saya sampai mana tadi ngomongnya itu Nah, malam ini berkaitan dengan khitan saya titip pesan untuk selalu meningkatkan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu. Bu. Orang yang ngaku beriman kepada Allah dalam hidupnya tentu harus memperbanyak amal. Sebab sebagai seorang muslim Kita yakin betul dan kita sadar betul dari mana kita datang, mau apa kita sekarang, dan kemana kita akan pulang. Semua kita pasti akan pulang kembali menghadap Allah Subhanahuwataala. Betul. Mohon maaf, ini semua yang hadir di sini kan nih calon-calon jenazah nih. Betul. Nih, semuanya pasti bakalan mati. Bapak-bapak yang di depan nih, mati apa tidak? Nih? Mati. Ibu-ibu yang di belakang tuh, mati apa tidak? Tuh? Mati. Saya yang lagi diri di sini, mati apa tidak? Nih? sentimen <laughs> loh kalau kita yakin kita semua bakalan mati hidup ini apa yang mau kita sombongkan betul kita sangka kita punya harta memangnya kita punya apa sih kita sangka kita berkuasa Memangnya berapa lama jabatan kita? Sih Kita sangka kita pintar Memangnya kita tahu apa? Enggak pakai sihir Kita sadar semua kita akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang yang mengaku beriman Hendaknya dalam kehidupan di alam dunia memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Saudara jangan lupa nanti ketika jasad kita diusung orang keliang lahat yang mengiringi kita cuma tiga. sekedap ayat iklan ibu bapak, saudara-saudara nanti ketika jasad kita diusung orang ke liang kubur yang ngiringi kita cuma tiga ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu keluarga, harta, amal nih yang ngiringin kita ke liang kubur nih. yang dua pulang siapa yang dua? ahluhu wa maluhu keluarga dan harta pulang enggak mau nemenin masuk ke dalam bu bu kalau ibu-ibu mati duluan bu mati duluan Jangan harap suami mau nemenin masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istrinya? Sedih. Apa suami nggak nangis? Nangis. Mata yang kanan, mata yang kiri mah melek nyari mana gantinya ini. Enak pidato di sini banyak iklannya. <laughs> Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Saya kembali. Sebagai muslim kita sadar betul kok semua kita akan kembali menghadap Allah. Mumpung saat itu belum datang. Orang aku beriman Dalam hidup hendaknya memperbanyak ibadah Iyalah Kalau mau bercermin dari umat-umat terdahulu Itu memang umurnya panjang-panjang Nabi Adam alaihi salam Umurnya 2000 tahun Umatnya Ya kira-kira umurnya 2000 tahun Nabi Nuh alaihi salam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 Makanya yang malam ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Banyak-banyak makan yang enak. Sudah itu. Ibu bapak, saudara-saudara, saya kembali. hidup hendaknya mempertebal nilai iman kepada Allah sebab sekarang ini pak, bu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang dengan agama Islam mereka menghancurkan Islam sekarang ini nggak perlu repot-repot nutup masjid nyegel pesantren, melarang majelis taklim. Enggak perlu. Cara yang paling efektif untuk menghancurkan Islam, racuni keimanan generasi mudanya. Siapa generasi muda Islam? Anak-anak kita. Bagaimana cara meracuni keimanan generasi muda Islam? Pertama, Tanamkan di hati anak-anak muda Islam Untuk punya sifat malu beragama Ini terbukti loh sekarang Ditanamkan sifat malu beragama Baca Quran malu Sekolah di madrasah malu masuk pesantren malu pakai jilbab malu menggunakan nama yang berbau islam malu bapaknya ngasih nama bagus bener Ibrahim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 enggak pakai abas begitu namanya diganti jadi Bram, ah masa Bram temennya sama Soleh enggak nyetel Bram itu temennya Blackie mula-mula nama dari nama pindah perga ke pergaulan dari pergaulan pindah ke pakaian, ayo lihat Anak-anak kita sekarang ini kan korban model, korban iklan, korban pakaian. Saya pikir enggak di desa, enggak di kota, pengaruh televisi membawa iklan yang macam-macam. Dan itu sampai ke kampung-kampung kita. Salah satu contoh, lihat anak-anak kita yang perempuan tuh korban pakaian. Anak perempuan sekarang berani-berani bener kemana-mana cuma pakai celana pendek Betul? Bu, saya pernah di Jakarta Pak Bu Mau berangkat ngaji Di depan saya ada anak perempuan ABG naik motor sendirian pakai celana pendek Maaf, maaf Dari belakang kan kelihatan banget belahan tunggirnya saya kan jadi serba salah saya liatin dosa enggak diliatin ya terusin aja sendirilah yang kita khawatir dari nama pindah ke pergaulan, pindah ke pakaian pindah akidah enggak ketahuan. Nauzubillah min Yang kedua cara meracuni keimanan umat Islam adalah racuni iman generasi muda Islamnya. Bagaimana caranya? Lewat apa yang disebut modernisasi. Seolah-olah anak-anak muda kita didoktrin hei, pemuda-pemuda muslim kalau kamu mau dianggap sebagai pemuda modern nggak usah dekat-dekat masjid masjid urusan aki-aki maulid kuno baca quran ketinggalan zaman kalau kalian mau dianggap sebagai pemuda modern akrablah dengan minuman keras makin kamu mabok makin dianggap sebagai pemuda modern nauzubillah min maka malam ini saya ingin titip pesan kepada adik-adik saya para remaja para pemuda muslim nih desa apa nih tiara sari Pemuda-pemuda muslim desa Tiara Sari Saya titip pesan Betul ya Tiara Para pemuda Para pemuda muslim Tiara Sari Para pemuda Saya titip pesan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 mabok-mabokan itu budayanya orang kafir orang kafir mabok pantas coba lihat orang kafir namanya juga bagus-bagus kang Lihat orang kafir namanya juga bagus-bagus Blackie mabok Pantes Ini orang Subang cecep mabok lah <tuh> Kalau Blackie mabok si Pantes makanannya enak-enak Hamburger, McDonald, hotdog dimakan Mabok begitu muntah yang keluar keju lah kalau cecep mabok makanannya pecel doang ama urap begitu muntah saya yakin yang keluar toge itu awas hati-hati ada-adaiku adik para pemuda para remaja muslim jangan korbankan masa depan yang sudah pasti hanya untuk kesenangan sesaat saja ya Kalau tadi saya pesan kepada pemuda, sekarang saya ingin titip, -titip pesan kepada pemudi, gadis-gadis muslimah Tiara Sari, Kiara Sari, para gadis-gadis muslimah Kiara Sari saya titip pesan, para gadis, para gadis, yang nenek-nenek jangan nyaut. udah expired ikut-ikutnya gadis-gadis muslimah Kiara Sari, saya titip pesan boleh nyontoh perempuan lain, boleh tapi contoh yang baik-baiknya saja, jangan contoh yang jelek-jeleknya maaf pak, kadang-kadang kan perempuan kita enggak nyontoh perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan Puser apa bahasa Kiara Saringin, Budal oh. Nyontoh perempuan barat Pakai kaos yang pusernya kelihatan Perempuan barat pakai kaos yang pusernya kelihatan si pantes Kenapa pantes? Pertama kafir Yang kedua, memang kulitnya rada mulus. Lah eta awewe kiara sari. Pakai kaos yang bujalnya kelihatan. Sudah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna illa. Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati Orang yang beriman otomatis dalam hidupnya memperbanyak ibadah Dan jangan lupa Ibadah yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah Ibadah yang kita lakukan bukan untuk mengembirakan Allah Ibadah yang kita kerjakan Manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing Sekabupaten Subang nggak ada yang sholat Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan Se Indonesia tidak ada yang ibadah Allah nggak akan turun dari tahtanya salat yang kita dirikan Ibadah yang kita kerjakan Manfaatnya akan kembali Buat diri kita masing-masing Bu Bu Jangan lupa Salah satu gudang ibadah Ada dalam rumah tangga kita Istri taat kepada suami Ibadah Bo, bo, istri taat kepada suami ibadah. Mau kemana-mana izin sama suaminya, Cium tangan suaminya. Tadi mau ngaji izin enggak sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan yang ada juga kadang-kadang campur merentah, Pak saya mau arisan itu jemuran kalau hujan angkatin ya. La ilaha illallah. Satu-satunya makhluk yang sudah mendapat jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad saw adalah kaum ibu. Nabi bersabda, ayu memeratin matat.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 kuncinya Ridho suami sekarang saya tanya bapak-bapaknya sekarang saya tanya bapak-bapaknya Pak? Pak? saya tanya kira-kira kalau istrinya meninggal dunia Ridho apa tidak? Yes. kesal bener sama Ibu. <tuk> Tapi biar bagaimanapun Pak, kita ini kaum bapak harus mengakui, kita ini para suami kaum bapak harus mengakui bahwa yang paling sayang sama anak biasanya kaum ibu. Bapak kurang tapi sayang sama anak. Bapak kalau makan di mana saja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Betul betul. <laughs> tenang pak, nanti ada gilirannya lagi. Tenang dulu tenang. <laughs> Bapak kalau makan di mana saja dia nggak pernah ingat sama anaknya. Tapi ibu. Makan di mana saja pasti yang diingetin anaknya, betul bu? Makanya ibu-ibu dikenal tukang ngumpetin makanan. Eh, mudah-mudahan yang hadir di sini nih istri-istri solehah -istri semua, calon-calon penghuni surga. Apalagi saya lihat ibu-ibunya yang hadir nih walaupun sudah jam 12 lebih Ya Allah cantik-cantik semuanya Saya yakin pakai bedaknya macam-macam Ada yang pakai bedak mebelin Reflon Pipa Paralon Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Saya kembali. Orang yang mengaku beriman hendaknya hidup ini memperbanyak ibadah. Dan kalau kita mau merenungi ibadah yang kita kerjakan sesungguhnya mengajarkan kepada kita umat islam untuk punya sifat tawadu. Rendah hati. Tidak melonjak menjadi manusia yang lupa diri dan lupa daratan. Apapun bentuk ibadah. Ibadah mengajarkan kita umat islam untuk punya sifat tawadu. Satu contoh ibadah salat misalnya. Saudara, anggota badan kita yang paling tinggi dan mulia adalah kepala. Betul? Saya tanya, kepala kita ini mahal apa tidak? mahal apa tidak mahal apa buktinya tanya kepala desa kepala desa nggak bakalan mau tanda tangan KTP kalau fotonya bukan gambar kepala belum pernah ada foto di KTP gambarnya gambar dengkul ayo kita lihat anggota badan yang begini tinggi, mulia, dan mahal begitu sujud menghadap Allah adanya sama persis dengan anggota badan kita yang paling bawah telapak kaki betul? loh kalau gitu apa yang mesti kita sombongkan dalam hidup ini? salat yang prinsip mengajarkan kita untuk punya sifat tawatu kata nabi begini Awaluma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah Amalan pertama yang bakal ditanya di akhirat nanti adalah sholat Dan salat merupakan ciri dari pengikut Nabi Besar Muhammad Nanti di akhirat semua kita akan ditanya Kamu siapa? saya pak saya siapa saya umatnya nabi muhammad benar benar pak baik kalau kamu ngaku sebagai umat nabi muhammad umatnya nabi muhammad itu cirinya rajin mendirikan sholat dulu waktu hidup di subang kamu pernah sholat pernah pak berapa banyak enggak banyak-banyak pak setahun cuma dua kali Saudara ayo kita renungi nikmat yang kita terima Yang diberikan oleh Allah kepada kita Dan kewajiban kita kepada Allah Nikmat Allah yang turun kepada kita Dari kita bangun tidur Sampai tidur lagi Bahkan di dalam tidur itu pun nikmat Allah Tetapi kita cuma diminta lima kali lapor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 saya iya ibu bapak yang di pinggir jalan hati-hati mobilnya dikasih lewat ibu bapak saudara-saudara saya kembali ya hikmah yang pertama meningkatkan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jujur saja Pak, Bu Masih banyak diantara kita umat Islam Yang beriman dalam ucapan Tapi sekuler dalam perbuatan Mulut sih mantep benar ngomong Saya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa Dengar di kantor mau ada mutasi jabatan Kasak kusuk nyari mbah Sholat menghadap Allah tapi dagangan mau laris ngadep dukun itu kan namanya iya kanak budu wadukun nastain padahal ini nggak bisa dipisah-pisah satu paket kalau menyembah hanya kepada Allah maka minta tolonglah juga kesana, jangan dicampur-campur jelas, jelas sekarang ini kan lagi musimnya campur-campur nih betul iya kalau es campur enak tapi kalau agama dicampur-campur bagaimana rasanya ada orang ditanya kang yang bener anjen nih agamanya apa sih wah saya mah bagaimana musimnya saja musimnya maulid ikut musimnya natal nimbrung musimnya waisak oh, oh. orang semacam ini Allah sudah memperingatkan wala talbisul haqqa bil batil jangan kamu campur yang hak dengan yang batil tauhid dicampur dengan kemusrikan, kayak air dicampur sama minyak, nggak bakalan ketemu nah, contoh gampangnya begini nih, saudara, kalau ada botol sepenuhnya diisi air putih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 Ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati. Satu tadi ya, hikmah dari berkhitan meningkatkan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak Encuk bukan enggak sayang sama hasbi, sayang benar. Semua kita sayang kepada anak-anak kita. Tetapi kita lebih mendahulukan perintah Allah. Ini perintah Allah, Nak. Apapun kepentingan kamu Apapun keperluan kamu Lebih dahulukan perintah Allah Di atas kesenangan pribadi Menanamkan nilai iman kepada anak-anak kita Satu Yang kedua Hikmah dari berkhitan Sesungguhnya Pak Encu mengajarkan kepada Habsi Untuk sebagai seorang muslim Untuk Apabila sudah dewasa nanti Jadilah orang yang mau berbuat dan berkorban Terlebih atas nama agama Setiap kita umat islam Sudah diajarkan untuk mengalirkan darah sejak dini mungkin Lewat proses hitan Lihat, Dalam berhitan itu kan anak kita meneteskan darah Merasakan pedih Mengeluarkan air mata Dan kita sebagai orang tua Juga merasa terenyum Pak Enco seolah-olah Mengatakan kepada Habsi Habsi Hidup ini adalah perjuangan Hidup ini keras Perjuangan Kamu harus kerja keras Peras keringat banting tulang Peras otak kamu kerja keras kalau perlu alirkan darah nak Jangan pernah mengharap mendapat untung dari langit tanpa bekerja keras Seolah-olah orang-orang tua muslim apabila anaknya di hitam, Mengajarkan bahwa hidup ini sesungguhnya perjuangan Begitulah kita oleh orang-orang tua kita Ketika kita dihitan sesungguhnya mereka mengatakan itu kepada kita Hidup ini keras nak Kamu harus kerja keras banting tulang peras keringat Jangan menunggu mengharap keuntungan yang datang dari langit tanpa harus peras keringat kerja keras dan banting tulang Hidup bukan undian Ibu bapak, saudara-saudara, kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini sesuai dengan ajaran agama kita islam. Lihat, islam bukan agamanya orang pemalas. Yang begitu selesai salat diam saja, Sambil menengadahkan tangan ke langit, Memohon rejeki yang datang dari langit, Tanpa harus melakukan dan berbuat apa-apa. Islam bukan agamanya orang pemalas Hidup adalah perjuangan Perjuangan adalah pengorbanan Oleh karena hidup adalah perjuangan Kerja keras, peras keringat, banting tulang Maaf Sekarang ini banyak orang Enggak berani menghadapi kehidupan Apa buktinya? Gampang, lihat Baju mau yang bagus Makan mau yang enak, uang maunya banyak, tapi kerja keras enggak mau. Itu bahasa Jermannya hardolin. Islam bukan agamanya orang pemalas. dari hitam kita sudah diajarkan hidup ini keras nak. Hidup ini perjuangan dan pengorbanan, kerja keras, peras keringat, banting tulang tetapi juga Islam mengajarkan kepada kita bukan agama yang sombong yang begitu selesai bekerja, berusaha, ikhtiar tanpa kemudian meminta pertolongan dari Allah jelas Islam bukan agamanya orang yang sombong tapi pasti Islam bukan agamanya orang pemalas Saudara sebagai muslim kita cuma diwajibkan bekerja Ikhtiar berusaha Tapi ketentuan hasil ada pada Allah subhanahu Kadang-kadang yang bekerja saja belum tentu berhasil Apalagi yang tidak berusaha Sebab dalam peristiwa yang terjadi di alam ini seluruh peristiwa di alam ini kan terjadinya melalui dua proses ada yang disebut proses kauniyah ada yang disebut proses ilahiyah kauniyah ini sebab akibat kausalite Siti Maryam suami nggak punya, Allah mau Siti Maryam hamil, melahirkan Nabi Isa aleyhissalam. Allah, mau Siti Maryam hamil, gak punya suami. Kita sayangkan pak di Subang banyak perempuan yang gak mau kalah sama Siti Maryam. Contoh lain, api itu kan sifatnya panas, betul? Tapi menurut Allah, api itu netral. Netral bagaimana? Ia terserah maunya Allah. Kalau Allah mau api panas, ia panas. Kalau Allah mau api dingin, ia dingin. Panas dan dinginnya api bukan untuk Allah, tapi untuk kita makhluk. Waktu Nabi Ibrahim dilontarkan ke dalam kobaran api yang menggunung. Allah memerintahkan kepada api Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim Hai api dinginlah kamu selamatkan Ibrahim Nabi Ibrahim keluar dari kobaran api Sekujur badannya sedikitpun tidak kebakar oleh api Kenapa? Api tunduk maunya Allah Ah Jangan-jangan Nabi Ibrahim nggak kebakar gara-gara ngamalin ayat tadi kali. sok cobain. Model kita seribu kali baca ayat tadi, masuk ke dalam api. Insya Allah, gosong kita sih. Seluruh peristiwa ini terjadinya melalui dua proses. Ada yang disebut kauniyah, sebab akibat. Ada yang disebut ilahiyah, kehendak Allah kaitannya kita cuma disuruh berusaha kewajiban kita bekerja ikhtiar tapi kemudian mohon pertolongan kepada Allah subhanahu Ibu bapak saudara-saudara terakhir Mari sama-sama kita baca surotul Fatihah Fatihah ini kita khususkan pertama buat Ananda kita Muhammad Hafsi Ibnu Hanafi mudah-mudahan Ananda Hafsi ini Dijadikan oleh Allah anak yang soleh Berbakti kepada kedua orang tua Berguna buat agama, nusa, dan bangsa Seminim-minimnya buat lingkungan masyarakat Dimana ia tinggal Yang kedua fatiha ini kita khususkan Buat keluarga besar Bapak Ncu Mudah-mudahan dimudahkan dalam berusaha Oleh Allah subhanahu Wa ta'ala,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 Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil lahil fatihah a'udzu amin Ini saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya lebih kurang saya mohon maaf ushiku muwafidaku Allah salamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.